Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatulilmuttaqin Wala'udwana illa ala al-zalimin Wa ashadu anla ilaha illallah ilahul awalina wal-akhirin Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya wal-mursalin Wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi-ihsanin ila yawmiddin Amma ba'ad Anggota grup WhatsApp dirasa Islamiyah Rahimana Warahimakumullah Satu hadis yang masyhur kita pelajari pada Kesempatan kali ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin khattab bin Nufail bin Abdul Azza bin riyah bin Abdullah bin Qurth bin Rizah bin Adi bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy Al-Adawi radhiyallahu anhu. Ini disebutkan tentang nasab yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala Imam Malik (رضي الله عنه) mengatakan: "Sami'tu Rasulullah (صلى الله عليه وسلم) yaqul: 'Innamal a a'malu binniyyat, wa innama likulli imrin ma nawa.' Fa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa kanat hijratuhu lidunyaya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma ilaih." Aku mendengar Rasulullah (صلى bersabda: "Sungguhnya Setiap amal hanya akan dinilai dari niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan pahala tergantung pada apa yang diniatkan. Maka barang siapa yang melaksanakan hijrah dan tujuannya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Maka dia akan mendapatkan pahala keikhlasan untuk Allah dan Rasulnya itu. Barang siapa yang tujuan hijrahnya adalah untuk mendapatkan keduniaan. Atau karena seorang wanita yang akan dia nikahi, maka dia akan mendapatkan balasan tentang hijrahnya sesuai dengan niat yang dia sampaikan. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini mencakup sepertiga ilmu. Sebagian ulama mengatakan setengah ilmu semuanya ada pada hadis ini. Karena semua ilmu yang dipelajari berkaitan dengan amalan seorang hamba. Dan amalan seorang hamba hanya dua saja bagiannya. Satu amalan yang nampak yang satu amalan hati. Dan hadith ini berkaitan dengan amalan hati. Sedangkan amalan yang nampak harus benar, harus cocok dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lainnya. Intinya, pentingnya sebuah niat pada sebuah amal adalah sesuatu yang disepakati para ulama. Fungsinya, menurut para ulama, niat itu akan membedakan antara seseorang yang ikhlas dan tidak ikhlas. Kemudian niat juga dapat memisahkan Membedakan antara sebuah aktivitas yang dilakukan sebagai kebiasaan maupun ibadah Contohnya tidak makan Seorang tidak makan karena apa? Karena diet atau karena sakit sehingga tidak bisa makan dan tidak boleh makan Atau orang yang memang niat untuk berpuasa Ketika seorang melaksanakan ibadah pun Niat akan betul-betul membedakan Apakah yang dilakukan merupakan niat ibadah yang wajib Puasa wajib atau puasa sunnah Dan masing-masing ada pahalanya Ini fungsi niat Kalaupun seandainya dia akan melaksanakan puasa yang wajib, maka itu pun juga berbeda-beda. Niat yang akan berbedakan, apakah puasa nazar, apakah puasa kafarah, kemudian puasa Ramadan. Apalagi puasa sunnah yang banyak sekali macamnya. Dan niat yang akan membedakan antara amal itu dilakukan untuk apa dan apakah ikhlas atau tidak. Dan amal ini akan diterima oleh Allah tergantung niatnya. Bisa sebuah amal tidak diterima sama sekali. Dan bisa diterima, akan tapi pahalanya disesuaikan dengan kadar kualitas keimanan dan niat yang disampaikan. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, niat merupakan amalan hati. Tempatnya di hati, bukan di mana-mana. Sehingga ketika seseorang ingin berusaha mengikhlaskan niat, bukan caranya dengan memproklamirkan. Itu bukan cara yang tepat. Akan tetapi bagaimana dia menata hatinya. Dan seseorang mengiklaskan. Bahkan seandainya diberikan oleh Allah sebuah tugas untuk melakukan sebuah aktivitas Tanpa niat dia akan kesulitan Orang mau melaksanakan aktivitas harian tidur saja dia akan memiliki niat Di ruang tamu kemudian dia bergegas menuju ke tempat ruang tidur Ini niat Dia pasti akan ada hadirnya niat bahwa dia akan melakukan sebuah aktivitas Ketika akan berpuasa Malam hari dia beli sahur, atau dia bangun malam dia setel alarm, itu merupakan niat. Karena kalau seandainya dia tidak memiliki niat, mana mungkin dia mengerjakan itu semua. Maka benar kata Ibn Rajab. Seandainya seseorang diberikan tugas untuk melakukan aktivitas sesuatu, apapun, tanpa niat, susah dia. Ikhwas galian, disebutkan di sini contohnya saja. Yaitu perjalanan hijroh. Ya, perjalanan hijrah dan ini akan disamakan dengan semua amal. Hanya disebutkan masalah hijrah karena ini merupakan amal yang sangat membutuhkan pengorbanan. Hijrah merupakan ibadah yang berat. Seorang meninggalkan tempatnya. Meninggalkan tanah kelahirannya. Kekayaannya. Bahkan keluarganya untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Berkorban ke tempat sebuah yang baru. Tidak tahu di sana akan menjadi lebih baik atau bagaimana. Akan tetapi ketika seorang ikhlas karena Allah dan rasul-nya Dia akan mendapatkan niatnya. Pahalanya akan disesuaikan dengan... Keikhlasan niat dalam berhijrah. Dan para Allah mengatakan, hijrah ini banyak macamnya. Ada hijrah meninggalkan negara kafir. Ada hijrah yang dilakukan dalam bentuk meninggalkan tempat yang banyak maksiatnya. Ada hijrah dalam bentuk meninggalkan segala macam kemaksiatan. Semua yang bisa mengeruhkan hati, membuat orang terpuruk dalam kubangan maksiat, kemudian kita tinggalkan. Itu juga merupakan hijrah yang memiliki pahala yang sangat besar. Dan ini merupakan salah satu ukuran dan contoh saja. Bukan hanya masalah hijrah. Akan tetapi intinya, seseorang ketika mengamalkan sebuah ibadah apapun, maka dia dituntut untuk berikhlas sebagaimana dalam hadith ini. Dan ini merupakan tanda diterimanya atau tidak sebuah amalan. Ada perkataan bagus sekali yang dinukla oleh Al-Qadhi Iyad Rahimahullah. ...mengatakan bahwa salah seorang guru kami mengatakan... ...innamal a'malu bin niyat memiliki dua makna. Yang pertama, tajridul amali minasyirki billahi biqalisi tawhid. Memurnikan sebuah amal dari segala macam kesyirikan untuk Allah saja Yang kedua, tajriduhu biqalisi sunnah. Berusaha memurnikan amalan tersebut... ...untuk sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pernyataan yang disebutkan oleh Al-Qadiyyad Al-Maliki Dalam kitab beliau, Ikmalu Al-Mu'lim Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita Menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlisin Yang bisa memurnikan segala macam amal ibadah kita Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Wassalallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin